パリでなりかつくらぼや。 I'm gonna go f e r it! Jangan lupa like, comment, subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Rekord Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya. Terima kasih.